Mitra bisnis konsep s w a s e m b a d a kebutuhan dalam negeri termasuk dalam sektor pangan... ternyata juga dapat dilakukan melalui ekspansi produksi keluar negeri. Namun dengan catatan, lini produksi tersebut tetap harus dimiliki bangsa Indonesia, baik oleh BUMN maupun swasta lainnya. Langkah ini dirasa dapat menjadi jawaban dari tingginya biaya produksi nasional yang menghambat pencapaian s w a s e m b a d a dengan pasokan yang mengandalkan kemampuan dalam negeri. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, apakah selama ini pemerintah kita khususnya sudah berpikir ke arah seperti ini? Sebetulnya di dalam rapor, rapat koordinasi di kantor Menko, saya sudah angkat isu ini dan Pak a t a menyuruhi juga bisa sampaikan kepada presiden. Jadi di NK r i j e l a h saya kira Manek BUMN juga mulai melihat ini. Ini dalam proses ke a r a sana lah. Karena selama ini itu kita selalu menganggap, kita itu soal mindset. Kalau kita bicara globalisasi itu kita selalu menganggap kita korban. Setiap kali orang bicara mengenai globalisasi, itu kita berpikir kita korban. Kita nggak sanggup kompetisi dengan asing, nanti import masuk, nanti kita kehilangan lapangan kerja, itu selalu ...immediate respon dari orang itu... ...kalau bicara globalisasi itu. Nggak pernah dilihat kalau globalisasi... ...sebetulnya kita bisa masuk juga ke negara orang gitu loh.、Mm, Yang、dapet. daya kompetisinya mungkin nggak sekuat kita gitu. Ya kan? Saya bicara Nigeria, saya bicara Laos, Kamboja. Nah, Kamboja itu produksi beras loh. Dan kita, saya yakin, kita lebih lebih perform lah. Lebih advance. Masa di dalam globalisasi kita kalah juga dengan mereka? Nah, kita bisa reap benefit gitu. Tentu, ini soal mindset. Jadi, kalau orang selalu bicara globalisasi... ...selalu kita melihat diri kita sebagai korban. Nah, ini adalah... Cara pikir dari orang yang memang kalah sebelum bertarung. Tetapi kalau kita berubah, begitu bilang globalisasi, kita pikir apa yang kita bisa manfaatin dari sini. Maka kita kemudian mulai melihat negara mana kita bisa melakukan penetrasi. Ya, apakah di Afrika? Afrika itu pertumbuhannya tinggi sekali. Nigeria itu pertumbuhan ekonominya di atas 7%. Nah, itu yang mulai manfaatin seperti itu, perusahaan-perusahaan seperti Indofood, Indorama... Kemudian wings. Ya mungkin kita kaget tuh produk itu udah gak kita p a k a i lagi. Sabun B29 Anda inget ya. Nah zaman dulu. Itu d i p a k a i disana di Nigeria gitu. Karena levelnya itu mungkin Indonesia 40 tahun lalu. Dan itu pasar. Nah jadi dengan begitu company-company kita itu eksis disana. Nah kita mesti liat h potensi-potensi seperti ini gitu. Itu kita liat h dari konteks yang lebih cerdas. Tidak、nah, hanya produce d o m e s t i k a l l bisa juga di luar. Tapi yang penting kan ownershipnya punya kita kan. Kan kalau bisnis akhirnya ujungnya adalah bottom line-nya, profitnya ada, uangnya lari kemana, kan? Demikian k a t i Basri, saya Giri Sadewa.